Di Poto Apa itu Tata? Ini brownies crispy lemonilo. Hah? Brownies crispy? Aku mau! Eits, sudah cuci tangan belum? Nih, pakai naturalizer dari lemonilo dulu. Wah, ada yang rasa keju dan joko chips. Iya, cobain deh. Browniesnya enak dan renyah. Rasa coklatnya enak banget. Gimana, Lily? Nyaman dimakan tiap hari, kan? Iya. <laughs> Brownies Crispy Lemonilo. Pilihan favorit kita. Tanpa penguat rasa, tanpa pengawet, dan tanpa pewarna buatan. Harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Bisa didapatkan di website dan aplikasi Lemonilo. Jangan lupa subscribe channel ini ya!